وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu pagi menjelang siang tanggal 16 Dhul Hijjah, 1435 Hijriah ini Kita duduk bersama untuk mengkaji Sebuah kajian tematik Menjaga kesucian wanita muslimah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nashaluk al huda wal tuqa wal gafaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita yaitu kiat menjaga kesucian wanita muslimah Pertanyaan paling mendasar dalam perkara ini adalah Kenapa sih kesucian wanita muslimah harus dijaga Ini poin paling utama Kenapa sih kesucian wanita muslimah harus dijaga? Maka untuk menjawab beberapa untuk menjawab ini, bapak ibu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus diperhatikan beberapa hal. Satu kesucian bagi seorang wanita muslimah adalah hal yang paling penting setelah akidahnya tidak ada yang paling terpenting bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya ini harus kita yakini bersama oleh seluruh wanita-wanita muslimah Laisa syai'un a'azzu alal mar'ati بعد akidahnya min iffatiha tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan akidah dibandingkan kesuciannya kenapa demikian kenapa kesucian wanita muslimah adalah sesuatu yang paling berharga dan kenapa kita harus menjaga kesucian wanita muslimah maka Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena menjaga kesucian wanita muslimah termasuk mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesucian wanita muslimah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Hal-hal yang disucikan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini jawaban pertama Kenapa menjaga wanita, kesucian wanita muslimah Adalah sesuatu yang paling berarti Dalam artian Mungkin dari seorang wanita muslimah Bisa hilang darinya kecantikannya Dia semakin bertambah umur semakin berubah dari sisi kecantikannya. Mungkin dari seorang wanita muslimah akan berkurang hartanya. Mungkin dari seorang wanita muslimah akan berkurang orang-orang yang dia cintai dengan diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehilangan hal-hal tersebut tidak ada apa-apanya Dibandingkan kehilangan agama dan kesucian Nah kenapa kehilangan kesucian Adalah sesuatu kehilangan yang paling berharga bagi wanita muslimah Maka jawabannya Seperti yang saya ucapkan tadi Kesucian dan penjagaannya oleh wanita muslimah termasuk hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Zalika wa man yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul Dan yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, disucikan oleh Allah maka hal itu lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin timbul pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwasanya menjaga kesucian adalah hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Menjaga kesucian termasuk hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya menjaga kesucian adalah hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda atajabuna min ghairati sa'ad. Artinya Wahai kalian para sahabatku, apakah kalian heran dari rasa cemburunya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Bagaimana cemburunya Sa'ad disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu RA anhu berkata Laujatum rata, laujatu raja ma'amrati, lauafthu bi saifiray romusfah. Jika aku dapati seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, aku akan penggal lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Ini rasa cemburu saat. Pedang itu ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, jika aku melihat seorang lelaki bersama istriku berdua-duaan, maka sungguh aku akan pukul lehernya, tebas lehernya dengan pedang yang tidak tajam. Sakitan mana, Bu? Hah? Dua-duanya sakit ya, Bu? Dua-duanya sakit tetapi yang satu yang tajam jika ditebas langsung mati yang ini ditaj yang tidak tajam jika ditebaskan maka mungkin tidak mati mungkin lehernya patah itu lebih sakit daripada langsung mati nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah makanya Rasulullah saw kemudian bersabda atajabuna min gairatisat apakah kalian heran dengan rasa cemburunya saat Ibn Ubadah radhiyallahu anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi la ana aghyaru minhu demi Allah aku lebih cemburu dibandingkan saat wallahu aghyaru minni dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku wa min ajli ghairatillah harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan dan akibat Kecemburuan Allah inilah diharamkan perbuatan fahesha yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari, bahwa kesucian wanita Muslimah adalah sebuah berlian yang sangat diagungkan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dijaga oleh agama Islam. Maka dari sini kita ambil tadi bahwasanya Menjaga kesucian Kenapa seorang wanita muslimah harus menjaga Kenapa setelah akidahnya Tidak ada yang paling berharga Bagi seorang wanita muslimah Dibandingkan kesuciannya Pantang seorang wanita muslimah Terlihat rambutnya secuil pun Dari ujung kaki sampai ujung rambut Kecuali oleh laki-laki Yang bukan mahramnya Eh, oleh laki-laki yang mahramnya Pantang Kenapa? Karena menjaga kesucian wanita muslimah berarti menjaga hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Dzalika waman yu'azzim hurumati llah fa huwa khairu llahu Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, diagungkan, disucikan oleh Allah Maka hal itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebab yang pertama Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah harus Dan kenapa wanita muslimah hal yang paling berharga untuknya Setelah agamanya adalah kesuciannya Karena tadi Yaitu merupakan hal yang sangat dihormati dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua sebab yang kedua kenapa menjaga kesucian wanita muslimah adalah termasuk hal yang sangat merupakan tujuan syariat islam dan paling berharga bagi seorang wanita muslimah saya katakan paling berharga ini maknai dalam-dalam dalam sanubari ibu paling berharga daripada ibu kehilangan emas dan perak paling berharga ibu kehilangan perhiasan-perhiasan dunia Paling berharga ibu kehilangan rumah, mobil, motor Dan seluruh ke ke uh, perhiasan dunia Paling berharga dibandingkan kehilangan orang-orang yang kita cintai Suami kita, anak-anak kita meninggal, bapak ibu kita meninggal Lebih berharga kesucian kita Karena kalau kesucian sudah hilang Maka tidak ada Tidak ada artinya perempuan tersebut Tidak ada harganya perempuan tersebut Maka sebab yang kedua. Kenapa menjaga kesucian termasuk hal yang paling utama bagi seorang wanita muslimah? Karena di dalamnya terdapat penjagaan tentang harga diri. Tentang harga diri. Tentang harkat martabat. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya menjaga harkat martabat termasuk lima hal yang sangat urgen dijaga dalam syariat islam yang disebut dengan abdaruri yatul khams lima perkara yang sangat penting dan selalu dijaga dalam islam apapun perbuatan ucapan yang menghancurkan lima perkara ini maka pasti diharamkan oleh islam karena menjaga lima perkara ini termasuk tujuan syariat yang pertama Menjaga agama Yang kedua Menjaga harta Yang ketiga Menjaga nyawa Yang keempat Menjaga uh, Menjaga akal Yang kelima Menjaga keturunan Dan kehormatan Harga diri Harkat martabat Ini yang disebut dengan 5 perkara urgensi yang sangat dijaga dalam agama Islam. Habis harkat martabat seorang perempuan tidak ada lagi harganya bak sampah kalau seandainya hilang kesuciannya. Kalau seandainya hilang kesucian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, saudara-saudari, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang kedua. Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah? harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah dan menjaga kesucian adalah yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya sebab yang ketiga yaitu menjaga keturunan dengan menjaga kesucian maka akan terjaga keturunan kita karena keturunan sangat erat kaitannya dengan kesucian oleh karenanya para nabi wassalam, meskipun Bapak, ibu mereka mungkin musyrik, tetapi tidak ada para nabi yang keluar dari anak sifah dari anak zina, tidak ada. Satupun nabi, meskipun bapak ibunya mungkin musyrik, tidak ada yang keluar dari para nabi berdasarkan dari anak zina, tidak ada. Ini bapak ibu saudara ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah riwayat yang mungkin di sebagian ulama lemahkan ya. Aku bukan anak zina. Menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu keturunannya terjaga. Meskipun mereka ada yang musyrik, ada yang kafir, tetapi keturunan para nabi sangat dijaga. Ini menunjukkan bahwasanya ya, seseorang ketika menjaga kesucian seorang wanita Muslimah menjaga kesucian itu berarti menjaga keturunannya dan menjaga keturunan termasuk daripada lima hal yang utama yang sangat dijaga dalam islam oleh karenanya di dalam islam diharamkan perzinahan jadi kalau ditanya kenapa sih berzinah diharamkan kenapa juga hal-hal yang berkaitan dengan seluruh mukaddimah zina diharamkan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Walatakrobuz zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina. Sesungguhnya inna hukanafahishatan wasa asabilla. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan fahishah. Imam Ibnu Khatir rahimahul A'la, Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu Taala mengatakan. Bahwasanya fahsah, jika utsliqat tddl ala zina, perbuatan fahsah jika disebutkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina. Wa ada mukadimah, dan seluruh yang berkenaan dengan mukadimah, mukadimah zina, SMSan, pacaran, pegang-pegangan, elus-elusan. Pelukan yang tidak halal, berdua-duaan, seluruh sarana yang mendekati kepada perbuatan zina dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Imam Bukhari berkata: Ya Taala Nahi an ibadahu an zina, wa an mukarabatihi. Allah melarang, Allah berfirman, melarang hamba-hambanya mendekati zina. Wahwahmukhalapatu asbabhi wadawai, yaitu melakukan hal-hal yang merupakan sarana dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Allah berfirman, Wala takrobuz zina. Innahukana fahishah. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sabda Firman Allah, Wala takrobuz zina. Ini lebih keras maknanya. Dibandingkan ada orang berkata Janganlah kerjakan perbuatan zina Karena firman Allah Janganlah dekati perbuatan zina Berarti seluruh sarana Yang menghantarkan kepada perbuatan zina Adalah diharamkan Dari sini saya katakan Pacaran itu dosa besar Karena dia mengantarkan kepada sebuah dosa besar Pacaran itu dosa besar Makanya Allah berkata innahu kanfahisha sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisha Imam bin Katsir mengatakan ai dhanban 'aziman yaitu dosa yang agung Wasa bila, wa sabila wa tariqan wa nah, ini inti pembicaraan kita dan jalan yang buruk yaitu jalan yang buruk dalam menjaga keturunan diharamkannya perbuatan zina karena terjadi dalam perbuatan zina tercampurnya keturunan bayangkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Imam Ibn Qayyim pernah menceritakan tentang buruknya zina, kata beliau satu orang yang berzina akan tidak tenang hidupnya karena dia takut anak perempuan atau istrinya mungkin juga berzina dengan laki-laki lain, Tu. Yang kedua, orang yang berzina maka dia akan memasukkan orang lain ke dalam keluarganya. Bisa melihat anak perempuannya bisa melihat istrinya padahal bukan anaknya. Saya ceritakan nanti ini kok bisa terjadi begini, saya ceritakan. Orang yang berzina ya bisa Akhirnya Anak yang bukan anak dia Mewarisi hartanya Ini gara-gara zina Yang keempat, orang yang berzina akan tercampur Keturunannya Dinasabkan kepada dia padahal bukan anaknya Kok bisa terjadi hal-hal seperti ini Ibu-ibu, perhatikan Seorang istri Berzina dengan laki-laki lain Padahal dia sudah punya suami Maka sang istri ini Kemudian hamil akibat berzina dengan laki-laki lain, sang suami ketika sang istri hamil dia harus mengakui ini anaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-waladu lil firash. Artinya, anak adalah dimiliki oleh yang memiliki kasur ranjang. Artinya yang sering tidur bersama sang istri ini adalah suaminya yang sah maka dia harus mengakui itu anaknya, pas keluar ternyata jangankan rambut hidungnya beda sang bapak, sang suami asli rambutnya lurus, ini keribu ya, sang bapak mungkin hidungnya mancung ini mancung juga, tapi ke dalam sang bapak putih sang anak ini putih tua Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus akui itu anaknya. Suami bagaimanapun harus mengakui itu anaknya. Lihat tercampur keturunan. Kalau ternyata yang lahir adalah laki-laki, dia harus akui. Padahal ini bukan anaknya sang anak boleh melihat ibu uh, istrinya, padahal bukan mahramnya. Sang anak laki-laki ini boleh melihat anak-anak perempuannya Karena dia anggap adik Padahal bukan adiknya Lihat Tercampur keturunan Sang anak ini harus dinasabkan kepada suaminya yang sah Padahal itu bukan anaknya Tercampur keturunan Belum lagi kalau sananya terjadi accident before marriage Seorang perempuan yang belum menikah Bunting duluan Ya hamil duluan ini bahasanya susah nih ya. hamil duluan sebelum nikah akhirnya bingung mencap digugurkan dosa ini perhatikan yang aborsi-aborsi digugurkan dosa ya sudah berzina dosa kemudian menggugurkannya pun dosa dan untuk menggugurkan anak ya Pendapat yang paling kuat Wallahu alam, Pendapat Imam Nusraim Ketika seorang ibu Ini menyimpang sedikit tentang aborsi Ketika seorang ibu hamil Terutama sudah Berjalan kehamilannya 120 hari Yang itu berarti 4 bulan Dan ditiupkan ruh padanya Maka pada saat itu Diharamkan untuk digugurkan kandungan sang ibu meskipun kata ahli medis ibu ini kalau dilanjutkan kehamilannya akan mati sang ibunya maka haram hukumnya pilih mana bu? menggugurkan anak yang sudah ada ruhnya atau memilih ibu meninggal maka jawabannya kalau digugurkan itu kandungan pasti sang anak mati tetapi ketika ibu tetap mengandung belum pasti dia mati. Karena itu kan baru perkiraan medis. Maka tidak boleh sama sekali pendapat yang paling kuat tidak boleh sama sekali abortus. Aborsi enggak boleh. Sama sekali. Kenapa? Karena itu namanya membunuh seorang yang bernyawa. Allah berfirman wa idzal mauudatu suilat bi ayyi dzambin qutila dan anak-anak yang baru lahir ditanya nanti pada adik kiamat dengan sebab apa mereka dibunuh termasuk di dalamnya abortus dengan alasan apapun menurut pendapat yang paling kuat ya ini ibu-ibu saudari-saudari kenapa? karena kan di sana kita da dalam dua pilihan kalau kita gugurkan sang anak pasti mati anaknya tapi belum pasti sang ibu kalau seandainya melanjutkan kehamilannya sang ibu akan mati belum pasti ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya lanjutkan tentang perkara zina tadi yang berkaitan dengan seorang perempuan yang hamil sebelum menikah hamil sebelum menikah bingung dia mencari bapaknya siapa baru-baru ini dan sebelumnya banyak yang bertanya ustad lihat ya, bingungnya seorang orang tua ustad saya dulu sebelum menikah sudah jadi eksiden istri saya hamil akhirnya dan saya bertanggung jawab dan saya nikahi ketika dia hamil pendapat yang paling kuat dalam hadis riwayat la seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan baru boleh dinikahi meskipun yang menzinahinya yang men menikahinya adalah laki-laki ya, yang menzinahi dia tadi di sini Islam sangat menjaga mana air mani yang suci yang halal yang sah dan mana air mani yang tidak halal di sini rahasia sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuh orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat seorang perempuan apa uh, bukan itu hadisnya tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa kemudian tertutup de, mulut goawanya dengan batu kemudian salah satu dari tiga tersebut adalah orang yang ingin berzina dengan anak pamannya sang perempuan kemudian mengatakan la tauful khutma illa bihakti tidak boleh keperawanan ini dipecahkan kecuali dengan sah dengan benar. Ini Ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah saya menikah menikahi istri saya ketika dia sudah hamil duluan dan saya menghamilinya. Maka pendapat yang paling kuat tidak sah itu nikahnya. Ya. Kenapa? Karena seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi agar ben dan dia harus mempunyai masa iddah iddahnya apa? melahirkan kapan dia melahirkan baru boleh dinikahi agar rahimnya benar-benar kosong dari mani-mani yang yang diharamkan dalam dalam agama Islam oleh karenanya ada seorang perempuan yang meninggal uh, suaminya ada seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya ah, pasti ada masa iddahnya salah satu Faidahnya adalah tidak tercampur da, e, sperma dengan sel telur, mani dengan sel telur, dengan dua sel telur, eh, dua sperma. Misalkan seorang perempuan dinikah, ditalak oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya, maka harus masa idah. Kalau seandainya sebelum masa idah sudah nikah duluan, nanti jangan-jangan sang anak keluar setengah-setengah. Setengah dari suami sebelumnya Setengah dari suami sekarang Ya, Alisnya Nyontoh suami sebelumnya Hidungnya nyontoh suami sekarang Ini ibu-ibu saudari Itu bagaimana Islam sangat menjaga keturunan Maka perhatikan Disinilah rahasia Kenapa Allah mengharamkan perbuatan zina Karena Menjaga kesucian wanita muslimah Kemudian sebab yang keempat Kenapa kita menjaga kesucian wanita muslimah ya? Dan paling berharga bagi seorang wanita muslimah Adalah kesuciannya setelah agamanya Kenapa? Karena agar masyarakat muslim dunia Terlepas dari penyakit-penyakit Yang berkaitan dengan ketiga, Dengan tidak menjaganya kesucian AIDS penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelamin gara-gara gonta-ganti pasangan yang sampai saat ini belum ada obat yang jitu untuk penyakit-penyakit tersebut. Dan ini tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat Bahwasanya, belum tazhar ilfahishut fi kaumin qab, tidaklah perbuatan fahishah pernah terlihat dalam suatu kaum dan diperlihatkan dengan terang-terangan. Maka apa yang terjadi ibu-ibu sadari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta yaglinu bia, illa fasha fihih muta'awun, wal aujah alati lam takun lam takun mabat fi aslafihimul darinamaww. Perhatikan baik-baik. Tidaklah sebuah perbuatan fahishah. Ingat kata fahishah maksudnya zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, termasuk di dalamnya penjualan VCD, DVD, porno, majalah-majalah porno, ya termasuk di dalam seluruh sarana. Misalkan eh, permainan-permainan seks dijual bebas. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tidaklah perbuatan faishah terlihat jelas di suatu kaum sampai mereka mem memperlihatkannya dengan jelas melainkan fashah fihi akan tersebar di tengah-tengah mereka al-ta'un pendapat yang paling kuat makna ta'un sini adalah penyakit mawabah yang wabahnya cepat tersebar dan tidak ada obatnya itu pengertian ta'un wal-awja' dan penyakit-penyakit al lam takut lam takun mabot fi aslafihim penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka al-ladhina mabot Ya. Sebelum mereka tidak pernah ada penyakit-penyakit tersebut. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang keempat, kenapa kesucian dijaga harus dijaga oleh wanita muslimah agar tidak tersebar penyakit-penyakit yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kelima, Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah sangat berarti bagi seorang wanita muslim? Maka jawabannya adalah ternyata lima wanita terhebat sepanjang sejarah hidup manusia, sealam semesta, sampai hari kiamat, semuanya ini adalah wanita-wanita yang menjaga kesuciannya. Siapa lima tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama Khadijah Yang kedua Maryam Yang ketiga Aisyah, ha? Aisyah atau Aisyah atau Aisyah Aisyah Yang keempat Aisyah Yang kelima Fatimah Radiyallahu anha Coba perhatikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Khairu nisa'il alamin arba'un Sebaik-baik wanita sealam semesta Ini bu, Yang paling pantas untuk dijadikan top model Yang paling pantas untuk dijadikan Gaya hidupnya kita contoh Wanita-wanita lima ini sebenarnya Ya, dan tidak ada apa-apanya seluruh ratu-ratu kecantikan dunia dibandingkan lima wanita ini tidak ada apa-apanya dikumpulkan dari mulai kontestan ratu kecantikan pertama kali diadakan di dunia sampai tahun ini dibandingkan lima ini tidak ada apa-apanya wanita sebaik-baik wanita sepanjang sejarah manusia semesta alam Sampai hari kiamat lima eh, sebaik-baik wanita ada empat di dalam hadis ini nanti saya akan sebutkan hadis yang ke kedua sehingga lima jadinya yang pertama Maryam bintu Imrah yang kedua Asiyah Imraatu Fir'aun yang ketiga Khadijah bintu Khawilik yang keempat Fatimah bintu Muhammad dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa illa Artinya yang sempurna dari para lelaki banyak di antaranya para nabi para rasul itu sempurna semua Tetapi yang tidak yang sempurna dari para perempuan sedikit kecuali saya ulangi. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Fatimah bintu Imran. Asiyah, eh alfad. Maryam bintu Imran. Asiyah Imratu Fir'aun. Ah. Yang pertama, yaitu Maryam bintu Imran. Yang kedua, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Wafdu Aisyah ala sair Nisa kafdu Tharid ala sair Taam dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seluruh perempuan ya dan saya pribadi memilih pendapat bahwasanya dari lima yang ini yang paling utama Aisyah berdasarkan hadis ini. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan. Lihat kata-kata Nabi Sa'irin misal, seluruh perempuan, termasuk di dalamnya yang empat tadi. Kafahul tharid ala Sa'irat Taam, seperti utamanya makanan tharid. Makanan tharid adalah sebuah makanan populer di tengah orang Arab di zamannya, seperti bubur yang pakai kuah ada dagingnya, dimakan sama roti. Itu adalah makanan yang sangat populer di zaman mereka. Dibandingkan seluruh makanan. Inilah lima perempuan yang top model. Sepanjang sejarah manusia. Sepanjang sejarah wanita. Sealam semesta. Ibu, ibu, saudari, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lima ini semuanya menjaga kesucian. Ini sebab yang kelima. Kenapa? menjaga kesucian wanita muslimah termasuk hal yang paling wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah setelah agamanya setelah menjaga agama karena jika anda ingin mendapatkan seba predikat sebaik-baik wanita adalah mencontoh lima wanita terbaik sepanjang sejarah alam semesta satu Maryam bintu Imran lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Maryam dalam surat Ali Imran ayat 47. Kalat Rabbi Anna yakunuli waladun walam yamsasni bashar. Maryam berkata ketika diberitahukan oleh Allah bahwasanya dia akan memiliki anak. Wahai Maryam, engkau akan mendapatkan anak. Maka Maryam berkata, Wahai Robku. Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Lihat, kenapa demikian wahai Maryam? Walam <tik> yamsasni basyarun. Tidak padahal tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Ibu-ibu, saudari saudari muslimah, ya, pantang seorang manusia laki-laki menyentuh yang tidak halal bagi kita menyentuh kulit kita. Pantang tidak ada seorang manusia pun. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi malam. Basharun itu kata nakiroh. Yang artinya kata yang belum ditentukan siapa dan apanya. Jika kata nakiroh diletakkan dalam kalimat peniadaan menunjukkan keumuman. Maksudnya walam yamsesni basyar. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Ya, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun Ini yang menyebabkan Fatimah radhiyallahu anha Menjadi khairulisa ilalamin Sebaik-baik wanita alam semesta Contoh yang eh, Maafkan, Maryam bintu Imran Menjadi sebaik-baik wanita sepanjang masa Yang kedua Asia Asia juga begitu yang ketiga Khadijah juga seperti itu. Yang keempat Fatimah. Fatimah ketika dalam keadaan sakitnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ceritanya dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Fatimah bintu Muhammad. Kita tahu bahwasanya ada sejarah Abu Bakar As-Siddiq pernah bermasalah dengan Fatimah. Ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq minta izin ingin meminta maaf. Langsung kepada Fatimah Melalui suaminya beliau minta izin ingin bertemu langsung dengan Fatimah Ali bin Abi Talib anhu berkata Ya Fatimah binti Muhammad Haga Abu Bakrin yasta'zinu ilaih Wahai Fatimah binti Muhammad ini ada Abu Bakr ingin menemui engkau Fatimah mengatakan apa? Lihat ibu-ibu Seorang istri yang salihah Salah satu tandanya adalah tidak membiarkan laki-laki yang bukan mahrom masuk ke dalam rumahnya, meskipun itu tamu dari jauh. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: walad dan fi baithi illa biidni zaujihah. Dan seorang istri tidak membiarkan seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Maka Sang Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Ali, "Atazanulah wahai Ali suamiku, engkau kasih izin enggak dia masuk? Jika diizinkan aku izinkan." Ini menjaga kesucian. Wanita yang kelima Aisyah radhiyallahu anha yaitu ketika Aisyah terlambat tertinggal karena ketiduran. Kemudian Aisyah didapati oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami orang Rasulullah dan pasukan kau muslim sudah kembali ke kota Madinah. Aisyah tertinggal. Karena ketiduran. Tidak ada yang membangunkan. Maka didapati oleh Sofwan bin Muattal As-Sulami. Karena Sofwan bin Muattal As-Sulami adalah seorang yang paling terakhir. Pasukan yang paling terakhir. Sebagai penyapu bersih dari dari kaum muslim. Artinya beliau yang paling terakhir dari pasukan yang harus membersihkan tempat-tempat yang dilewati kaum muslim melihat Aisyah maka beliau langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajun ini istri Rasulullah, kau ketinggalan Aisyah dengan ucapan inna lillah tersebut, beliau langsung bangun, melihat di hadapan beliau ada sofan bin Muattal dan bukan mahramnya langsung ditutup wajahnya dari mulai ketemu itu sampai ke kota Madinah tidak pernah terbuka menjaga kesucian ibu-ibu saudari-saudari pantang seorang wanita muslimah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya pantang seorang wanita muslimah dibelai oleh laki-laki yang bukan mahramnya dinikmati oleh bukan laki-laki yang bukan mahramnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kenapa? karena kita ingin mendapatkan titel khairunisa'il alamin sebaik-baik wanita sealam semesta. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyinggung tentang konsep keluarga harmonis karena tadi berkaitan dengan cerita Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Salah satu konsep keluarga harmonis, Ibu, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang istri terlihat buruk di hadapan suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa man tasurru idza nadarta ilaiha." Sebaik-baik wanita adalah sebaik-baik istri adalah seorang istri yang apabila kamu melihatnya kamu senang. Ibu, jaga penampilan di hadapan suami Meskipun dalam keadaan tidur Jangan ngangak tidurnya ah. Sudah ngangak, ngorok, keluar ilernya Subhanallah Ya Jaga Kemudian, bau-bau yang tidak nyaman, hilangkan Jangan sampai pernah suami mencium baunya Kentut sembarangan Ya Jangan sampai hilangkan, pokoknya harus perfect di hadapan suami. Kenapa? Karena ini contoh istri yang saleh. Jangan sampai kelihatan kita rambutnya aut-autan, bagaikan ombak samudra. Subhanallah. Kemudian juga, kalau lagi makan, ada sebagian seorang, bagian perempuan, sebagian perempuan, itu tidak punya sifat feminin, atau feminismenya kurang. Kalau lagi makan, ngangkat kaki. Kemudian, lauk yang aturan berdua dengan suami, dihabisin semua. Subhanallah. Habis itu makan, habis makan, eh, uh. Allahu Akbar. Ibu-ibu jaga jaga jaga itu, ya. Nanti sang suami nganggak melihat ibu. Ini perempuan apa jin ini? Ya, habis itu minum. Maunya gelas tidak mau gelas yang kecil-kecil, maunya gelas yang besar, buruk-buruk minumnya gaya ontak. Allah Akbar ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jaga penampilan di hadapan pasangan. Ini juga untuk para suami, jaga penampilan di hadapan pasangan, jangan sampai tercium mohon maaf bau ketek kita sedikit pun, apalagi kadang-kadang ada pasangan yang sukanya mencium bau ketek pasangannya. Dan ini saya bukan curhat ya Bukan curhat saya Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sedikit uh, Menggapai rumah tangga Sakinah mawad dan rahmat Salah satunya adalah Perhatikan penampilan di hadapan pasangan Ya Meskipun saya bilang lagi tidur, Kan ada kadang-kadang sebagian pasangan itu Ya, dia menjahilin istrinya atau suaminya ketika tidur. Suaminya lagi asik-asik, oh, kemudian dari sini keluar, eh diciumin Subhanallah. Maka itu harus dijaga ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jaga penampilan. Sebagian kaum wanita Muslimah dan ini sangat disayangkan. Kalau sudah keluar rumah bersih-bersih, habis bersihnya. Bahkan kadang-kadang sebagian kalau sudah pergi ke kondangan resepsi perkawinan resepsi pernikahan walimahul urush dia dandan habis-habisan hijau kuning merah muda ungu us wahalallah yang pengantinnya kalah dengan yang diundang allahu akbar ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala tapi ketika di hadapan suaminya masyaallah tabarakallah seasalnya di sini minyak goreng di sini minyak tak, minyak wah masa. Ya. Kemudian tidur pakai daster, dasternya robek lagi di sini. Allah akbar. Ibumu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah SWT Suami yang baru pulang dari luar, capek aturan dihadapi dengan senyuman istri, ini dihadapi dengan hah Pemandangan begini. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Baik. Sekarang perhatikan. Sebab yang ke-6. Kenapa seorang wanita muslimah diwajibkan untuk menjaga kesuciannya. Atau ini masuk sebab yang kelima. Ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang yang diridai oleh Allah SWT. Lihat sekarang bagaimana orang-orang yang diridai oleh Allah SWT mereka menjaga kesuciannya. Cerita-cerita yang sangat menarik. Allah SWT berfir, e, disebutkan oleh para ulama tentang... Bagaimana para sahabiah Wanita-wanita di zaman Rasulullah Yang jelas-jelas mereka mendapatkan titel paling tinggi di dunia Profesor dalam bidang manapun kalah Yaitu titel radiyallahu anha. Ya Sedikit menyimpang tentang titel ini Ibu-ibu saudari-saudari wanita muslimah Seorang wanita muslimah Kadang-kadang mereka Salah dalam memaknai Konsep hidup Bagi seorang wanita muslimah Dari sisi mana Perhatikan baik-baik Ini sedikit saya berbicara Menyimpang tentang titel tadi Radhiallahu anha Itu semestinya yang harus Dicapai oleh seorang wanita muslimah Bagaimana Allah ridul kepada saya Ingat bu ya Dua hal dari saya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan melihat kepada dua hal Dan hanya akan melihat kepada dua hal Allah tidak akan pernah melihat kepada wajah dan harta kita Ya Allah tidak melihat kepada rupa dan wajah Tidak, bukan ukuran bagi Allah Bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ajang prestasi Si fulanah cantik, si fulanah cantik sipulana begini tidak, itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi kenapa? karena wajah rupa, kecantikan itu murni pemberian Allah kita tidak pernah mesan kepada Allah tidak pernah mesan ya murni pemberian Allah Allah ciptakan dengan ilmunya dan hikmahnya itu murni pemberian Allah ada yang alisnya begini ada yang alisnya begitu ya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang nyambung, ada yang... ada yang matanya indah, ada yang matanya... ya indah juga... ya dibilang tidak indah gak enak tentunya... indah juga ada juganya gitu... ya... itu seolah ciptakan dengan ilmu dan hikmahnya... semuanya sesuai dengan proporsinya... makanya kalau dilarang dalam islam an yaitu mengerik alis... kenapa? habis mengerik alis kemudian ditato, dicoret-coret ya ada yang begini, ada yang begini itu pasti jelek ya, pasti jelek kenapa bu, Allah menciptakan wajah kita itu dengan ilmu pengetahuannya artinya Allah itu spesialis pencipta dan Allah menciptakan wajah kita itu dengan hikmahnya artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuai dengan proporsinya sangat proporsional, sesuai dengan tempatnya hidungnya yang uh, agak ke dalam, alisnya begitu kalau alis yang dirubah, saya ingin deh alis kayak wanita-wanita korea yang tipis kemudian mulut-mulut begini pasti jelek pasti jelek begitu juga ada orang-orang yang memakai misalkan bulu mata ya bulu mata samudra bulu mata gelombang nusantara ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan baik-baik kembali kita ke permasalahan tadi ingat dari saya dua hal Allah tidak pernah melihat kepada rupa dan harta itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi saya punya harta banyak saya punya emas banyak saya pernah dibanjar masin ibu melihat seorang perempuan mungkin saking sukanya kepada emas dia jualan soto banjar dari ujung sini ke ujung sini dia pakai semua emasnya. Subhanallah. Kalau lagi meracik ketupat itu soto susah jadinya. Ya, Saking banyak emasnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang di mana itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi kecuali ketika disedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa dijadikan ajang prestasi ini. Walakin yang nuru ilah kulubi amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati yaitu iman dan amal. Itu yang bisa dijadikan ajang prestasi. Itu yang membuat orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berkaitan dengan itu maka carilah ridho Allah. Sebagian perempuan kadang-kadang untuk urusan dunia, masya Allah luar biasa perfect bahkan dia menjadi kamus berjalan Ibu ini ada uh, jerawat di pipi saya kira-kira salon yang menghilangkan jerawat di mana ya oh di sana saya tahu tempatnya Ibu kalau saya ingin sulam alis di mana ya oh di sana tempatnya dia sebagai kamus berjalan untuk kecantikan tapi untuk ibadah Nol baca Quran terbata-bata hafalan Al Quran cuma tiga kul, kul, <tik> wallahu <tik> a'lam, kul al-Abidah bika'ala, kul su, al-Abidah bina's. Tambah surat paling favorit ina <tik> atau <tik> Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang ingin saya tuju adalah, coba mulai saat sekarang, kalau kita berhadapan dengan wanita Muslimah siapapun anda. Siapapun teman yang anda hadapi, ibu yang anda hadapi, saudari yang anda hadapi, yang dilihat bukan wah bu tasnya bagus beli di mana berapa puluh juta belinya bukan ya yang kita lihat adalah mungkin ibu ini sholat malamnya luar biasa baca qurannya hebat ilmunya mungkin luar biasa itu yang dilihat karena seperti yang saya katakan tadi wajah rupa dan harta bukan menjadikan sebagai ajang prestasi nah itu dikaitkan dengan radiyallahu anhu tadi ini sedikit menyimbang ibu-ibu saudari-saudari yang dimulaikan oleh Allah baik, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana wanita-wanita yang dirizai oleh Allah bersikap menjaga kesuciannya perhatikan sebuah riwayat dalam kitab al-muwatta' An Umi Al Qama ibni ib, ibn Abi Al Qama, rahimahullah Taala, kata, Umi Al Qama bercerita, "Raih Hafsata Binta bintu bin Abi Bakar, Dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah melihat Hafsah bintu Abdr bin Abi Bakar. Ini, perhatikan ibu-ibu mohon, ini Hafsah ini Apanya dengan Aisyah? Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Apanya Aisyah, Bu? Aisyah bintu Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti antara Aisyah dengan Abdurrahman kakak adik. Abdurrahman mempunyai anak namanya Hafsah. Hafsah ini apanya Aisyah? Keponakan keponakan Aisyah. Lihat ya, kenapa saya bersikeras agar ibu paham ini keponakan karena nanti ada faedahnya. Hafsah, keponakannya Aisyah menemui Aisyah, masuk ke dalam rumah Aisyah. Dakhalat ala Aisyata radhiyallahu anha wa 'alayha khimaron raqiqun yashifu 'an jabiniha. Dia masuk ke dalam rumahnya Aisyah dan Hafsah Keponakannya Aisyah tersebut memakai khimar. Lihat bu, ini kalimat pertama, kata pertama tentang pakaian perempuan, khimar. Yaitu kain yang menutupi rambut, itu namanya khimar. Ya, Kain yang menutupi rambut, itu namanya khimar. Di atas khimar, ada kain yang menutupi khimar, sampai dijulurkan ke bawah itu namanya jilbab. Nah itu bedanya. Jika ibu-ibu sekarang rambutnya saja ditutupi langsung dengan jilbab maka itu berarti jilbab yang ibu pakai namanya apa? Khimar. Makanya nyunah seorang perempuan memakai penutup rambut. Entah bahasanya apa kalau di sini penutup rambut yang biasanya cuma sedikit saja telkong ya ciput atau apalah namanya ya di atas itu adalah jilbab kemudian ada istilah lain yaitu namanya niqab niqab adalah kain yang diikat menutupi wajah Makanya Aisyah radhiyallahu berkata, la tantaqibul mar'a la tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab, mengikat kain di wajahnya yang disebut di sini cadar. Tetapi tidak terlarang seorang wanita berihram untuk menjulurkan kain dari atas kepalanya menutupi wajahnya asal tidak diikat makanya kan ada jilbab-jilbab yang bentuknya uh, apa namanya, tingkat ya, tingkat 1 tingkat 2, nah tingkatan itu untuk menutup wajahnya karena wanita yang biasa memakai cadar meskipun pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib, tetapi yang biasa memakai cadar, dia agak risih kalau dibuka di tengah orang banyak laki-laki yang bukan mahrumnya. Makanya caranya adalah dia julurkan kain dengan jilbab yang ada tingkat tadi. Tingkatan pertama dia ambil dari belakang menutupi wajahnya ke depan. Ini biasanya wanita-wanita yaman jilbabnya seperti ini. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan. Dan itu solusi bagi wanita yang berikhram tapi dia bercadar. Agar bisa tetap tertutup wajahnya meskipun dia sedang berikhram. Karena yang dilarang adalah mengikat kain di atas wajahnya. Dan ini tidak mengikat kain. Kembali kita ke permasalahan tadi. Hafsah masuk ke menemui Aisyah. Dan dia memakai khimar. Yang rakit tipis transparan. Khimar padahal. Cuma penutup kepala Tetapi transparan Yang memperlihatkan dahinya Fasyakatuh Aisyatu alaiha Maka Aisyah langsung Mengambil khimar tersebut Kalau bahasanya Dirobek kain oleh Aisyah Khimarnya Hafsah tadi Wa Lalu Aisyah berkata Kepada keponakannya Amata alamih Ma anzalallahu fi suratin nur wahai Hafsah keponakanku Nah di sini faedahnya. Seorang keponakan ibu-ibu itu seperti anak sendiri. Seorang bibi itu seperti ibu sendiri. Artinya sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk anak kita, maka jagalah keponakan-keponakan kita. Nah, ini. Ya. Karena keponakan itu seperti anak sendiri. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Hafsah? Apa yang Allah turunkan di dalam surat An-Nur? Apa yang Allah turunkan dalam surat An-Nur? Yudnina alaihinna min jalabi bihin. Hendaklah para perempuan menutup jilbab-jilbab mereka, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah ini, lihat kata jilbab. Jilbab adalah kain di atas khimar yang menutupi seluruh tubuh. ثم دعتها بخمار فكساتها kemudian Aisyah meminta didatangkan kain penutup rambut yang tebal dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta wa kasatha khimaran kathifan Aisyah radhiyallahu memakaikan kepada keponakannya kain tersebut kain yang tebal lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, orang-orang yang diridhai oleh Allah bagaimana mereka menjaga kesuciannya? Bagaimana mereka sangat menjaga kesuciannya? Maka ini sebab yang kelima. Orang-orang yang diridhai oleh Allah sebaik-baik wanita adalah orang-orang yang menjaga kesuciannya. Makanya seorang wanita muslimah mereka menjaga kesuciannya. Ini sebab kenapa seorang wanita muslimah menjaga kesuciannya. Sekarang kita masuk kepada bagi itu baru mukadimah tadi Bu ya. Itu mukadimah. Sekarang kita baru masuk kepada kiat menjaga kesucian wanita muslimah. Yang pertama, kiatnya adalah berhijab Kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah berhijab Apa itu hijab? Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hijab Artinya adalah Kata umum Lihat ya Kata umum Yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah Di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya semua kata yang menunjukkan terhalangnya pandangan seorang wanita muslimah dengan pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti, kain kuning yang menutupi saya sekarang itu hijab bagi ibu-ibu. Jilbab ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Cadar ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Rumah ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Makanya Allah berfirman, di dalam surat Al Ahzab waqarna fi buyutikunna wala tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula dan hendaklah kalian berdiam diri di rumah-rumah kalian. Ini ini ayat sebenarnya singgungan bagi wanita-wanita yang kakinya gatal kalau tidak ke pasar dan ke mall. Ya? Waqarna fi buyutikunna Berdiamlah di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruz dengan tabarruznya wanita-wanita jahiliyah. Sedikit ibu menyinggung tentang tabarruz. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi dahulu berdandan. Kira-kira wanita-wanita jahiliyah Generasi dahulu berdandan bagaimana Perhatikan baik-baik Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Menyatakan beberapa pendapat Di antaranya Imam Mujahid Lihat Kana til maratu Tahruju Tamsi bainaya dirijal Fadalika tabarrujul jahiliyah Lihat ya Imam Mujahid Rahimahullah Makanya saya katakan tadi Ayat ini adalah singgungan Untuk wanita-wanita yang gatal kakinya Kalau tidak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan Imam Mujahid mengatakan Wanita bertabarus di zaman jahiliyah adalah Wanita yang suka berkeliaran Berjalan-jalan di hadapan laki-laki di hadapan lagi-lagi. Ini perkataan Imam Mujahid. Imam Qatadah rahimahullah berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna mishyatun wa takassurun wa taghannuj, fa nahalllahu an Jika yang dimaksud yang dimaksud dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah adalah ketika mereka keluar rumah berjalan melenggak-lenggok. Ya? taki yang aturan berjalan begini, ini enggak dibuat jalannya ke kanan begini. Ya? Apalagi ditambah dengan high heel, sepatu hak tinggi. Ya? Dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sepatu hak tinggi itu tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Bahwasanya kebiasaan wanita-wanita bani Israel yang pekerja sek komersial, mereka kebiasaannya memakai sepatu hak tinggi. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Kanatimraatun, kanatbagiun min bagaya bani Israel. Ada seorang perempuan wanita pekerja sek komersial dari bani Israel dari Bani Israil. Marat biqalbin yutifu biraqiyah. Ia pernah melewati seekor anjing yang sedang memutar-mutar di di sumur. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, lalu Anjing ini menjulur-julurkan lidahnya, kehausan dan dia tidak bisa turun ke sumur karena kalau ke turun ke sumur dia mati. Maka fanazalat fasaqatha bimuqih. Wanita tersebut turun dan menciduk air dengan sepatu hak tingginya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kebiasaan wanita-wanita pekerja saya komersial di zaman Bani Israel. mereka memakai uh, wanita eh, sepatu yang pakai hak tinggi sehingga jalannya juga dan itu tidak sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika menciptakan kaki, ya, itu sesuai dengan bentuknya dan kita berjalan pun sesuai dengan bentuknya. Kalau ditinggikan apalagi sampai 5 meter Maka ini tidak cocok, pasti tidak cocok. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu harus terima apa yang Allah berikan ya, Dan itu sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Misalkan seorang wanita Kenapa dia memakai hak tinggi? Karena malu Ustaz Saya pendek banget Wahai ukti Wahai saudarikum muslimah Mungkin Kependekan tubuh anda itu adalah Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? karena sebagian wanita yang pendek, pendek aja sombong. Matikan aja ini kalau enggak bantu. Ini asalnya dimatikan. AC-nya dimatikan Sudah Ya. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti yang saya ucapkan tadi Sebuah kekurangan yang ada pada kita Terima saja Karena itu itu adalah murni pemberian Allah SWT Dan Allah pasti ada hikmahnya Salah satu contohnya misalkan Seorang yang memakai hak tinggi Kenapa? Karena malu sad. Pendek tubuhnya Ya akhi, ya uhti, terima Terima apa yang Allah takdirkan Karena mungkin ada sebagian orang yang pendek Itu sombong Bagaimana kalau tinggi? Pendek aja sombong Gimana tinggi? Nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Termasuk daripada tabarusnya wanita jahiliyah. Sekarang Saya ulangi bahwa Kiat yang pertama Agar seseorang Benar-benar terjaga dari Terenggutnya kesucian dia Yaitu Dia benar-benar menjaga Dirinya Dengan hijab Ini kiat yang paling utama dan paling kuat Untuk menjaga seorang wanita muslimah Agar kesuciannya terjaga Kiat yang kedua Yaitu Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sebentar Kiat yang kedua agar terjaga kesucian wanita muslimah adalah Dilarangnya seseorang Terjadi perkumpulan antara laki dan para perempuan tanpa hijab Tanpa pembatas Ini kiat agar kesucian wanita muslimah terjaga tidak boleh seorang wanita muslimah mereka berkumpul antara laki dan perempuan tanpa hijab yaitu tanpa pembatas yang disebut dengan ikhtilat. Yang disebut dengan apa Bu? Dengan ikhtilat. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kiat Agar menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat adalah berdua-duaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يخلوانا رجل بمرأة Tidak boleh seseorang berdua-duaan dengan perempuan. Dan khalwat bisa terjadi meskipun di dalam mobil. Di tengah pasar. Kalau mobilnya dikacai dengan kaca hitam tidak terlihat dari luar itu khalwat. Berdua-duaan di dalam sebuah ruangan itu khalwat. Berdua-duaan di dalam sebuah tempat tidak ada mata makhluk pun yang melihatnya itu khalwat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yakhluna rajulun uh, illa wa kana thalithuhuma syaiton. seorang perempuan Berdua-duaan dengan laki-laki Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan Maka dilarang Untuk Berkhaluat berdua-duaan Ini kiat menjaga kesucian wanita Muslimah yang ketiga Yang keempat Dilarang Untuk Melemah lembutkan perkataan Di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Falah takubagna bil Qol, fiyutmaga aladhi fi qalbhi marb, wakulna Qolma'arufa, Surat Al Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti perempuan biasa jika kalian bertakwa kepada Allah. Termasuk tanda ketakwaan, maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan dihadapat laki-laki. Yang mereka itu tamak terhadap kalian, yang di dalam, yang laki-laki tersebut punya penyakit di dalam hatinya. Wa karna wa kula Tetapi ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, di sini terdapat pelajaran ibu-ibu. Memang seorang wanita Muslimah diharamkan untuk melemah lembutkan, melemah gemulaikan ucapannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tetapi bukan berarti tidak bukan berarti tidak boleh sama sekali berbicara dengan laki-laki yang bukan mahrum, bukan. Boleh saja. Yang dilarang melemah lembutkan, melemah gemulainkan, yang membuat orang yang di dalam hatinya ada penyakit berhasrat buruk terhadap perempuan tersebut itu yang dilarang. Adapun berkata-kata dengan laki-laki jika diperlukan diperbolehkan. Jangan nanti misalkan datang ke supermarket, ya dia ingin mengamalkan surat al azab ayat. 32 ini ketika penjualnya menanyakan ibu mau beli apa dia mengatakan ya kemudian ibu maunya berapa kan gak boleh ngomong kan? bukan ya boleh ngomong akan tetapi jangan melemah lembutkan tetapi berkatalah dengan perkataan yang baik ada juga yang salah dalam menerapkan terlalu kasar misalkan dia datang ke supermarket Hei, saya mau beli beras mana ini nggak benar bukan seperti itu maksudnya ya bukan harus kasar harus sangar harus uh, apa namanya ketus bukan ya ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala taib itu yang keempat kemudian yang kelima Kiat agar kesucian wanita muslimah terjaga yaitu yaitu diharamkan seorang perempuan untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma mar'atin ista'tarat tsumma kharajat fa ala qaumin li yajidu riha fa Wakuluainin zaniyah wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar lalu dia melewati orang-orang agar mencium baunya maka dia adalah seorang wanita bezina dan setiap mata adalah berzina di dalam riwayat yang lain fahyakala kala yakni zani maka dia adalah wanita yang seperti ini seperti ini sepertinya Nabi Muhammad saw menjelekkan itu pasti wanita buruk. Ibu-ibu, catat baik-baik dari saya, wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi, pasti wanita asumsinya buruk. Jelas. Ya, itu di dalam agama Islam kita diajarkan seperti itu. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzak dalam kitabnya Al-Musannaf ukhrujna tafilat keluarlah kalian dalam keadaan tidak memakai minyak wangi ya ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anha beliau pernah mendapati seorang perempuan di tengah jalan kecium bau wanginya Umar bin Khattab mengatakan takhrujna mutatayyiba fayajidu ar-rajulu rihakunna wa inna qulubur rijal 'inda unufih subhanallah wahai kalian para perempuan kalian keluar dengan Wuwangi kemudian seseorang seorang lelaki mencium bau wangi kalian sesungguhnya. Perhatikan ibu-ibu baik-baik, hati-hati para lelaki pada hidungnya. Makanya saya katakan tadi, ya jaga kebauan di hadapan suami. <laughs> <laughs> Ya, jaga wangi Anda di hadapan suami. Kenapa? Karena hati suami Anda pada hidungnya. Kapan mencium bau wangi pasti senang deh. Ya, jaga bau ketek, bau kentut, itu jaga itu. Jangan pernah tercium, jangan sampai Subhanallah. Kadang-kadang ya, makanya saya tidak setuju ada istilah honeymoon itu enggak setuju. Karena Jain, jaga image itu cuma sebulan saja karena sejak honeymoon ya habis itu gak jaga bulan kedua, jangan bulan kedua hari pertama dari bulan kedua sudah tidak jaga, tidak jaga image lagi ya mau buang angin sembarangan mau tidur sembarangan ya bahkan itu dijaga sampai mungkin kita sudah keriput menjadi kakek nenek Dijaga itu Jangan sampai tercium bau yang tidak nyaman Dari dari kita Untuk pasangan kita Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ukhruzna tafilat Kata Umar bin Khattab Keluarlah kalian dalam keadaan uh, Tidak memakai minyak wangi Ya, Saya kasih waktu 5 menit lagi ya bu Sebentar Kemudian Termasuk hal yang Dijaga oleh seorang wanita muslimah agar terjaga kesuciannya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan mahrumnya. Ini yang keberapa bu? Yang keenam. Tidak keluar rumah kecuali dengan mahrumnya. Dan ini jalurnya seterang matahari di siang bolong. Ya, Ini seterang matahari di siang bolong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwana rajulun bimra'atin illa wa ma'ha dhu mahram, wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'ha dhu Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Tidak boleh seorang, makanya ada aneh kadang-kadang yang diliput media sosial, ya, kami sedang ta'aruf tapi dua-duaan ini bukan taaruf namanya. Ini mendekati zina. Karena seorang perempuan tidak boleh kita duduk berhadapan dengannya yang bukan mahram kecuali dengan dengan mahramnya. Ya. Dan tidak boleh seorang perempuan berpergian kecuali bersama mahram. Faqama rajulum, <tuh> ada seseorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajah wa innik tutibtu fi ghazwati kala wa kada." Wahai Rasulullah, istriku sedang ingin menaikkan ibadah haji dan aku terdaftar pada peperangan ini, peperangan ini. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Intolak fahujama' amro'atik, keluarlah dan berhajilah bersama istrimu." Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk hal yang bisa menjaga kesucian wanita Muslimah diharamkan bagi perempuan untuk memegang laki-laki yang bukan mahramnya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Maqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mahyitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu seseorang ditancapkan paku di kepalanya dari besi lebih baik dibandingkan menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah ya, hendaklah kita diharamkan untuk menyentuh laki-laki yang bukan mahrum yang berdasarkan hadis ini siapapun laki-laki tersebut ustadzkah kiaikah yang bukan mahram kita maka diharamkan untuk kita menyentuhnya kiat yang ke keberapa ke delapan yaitu ke tujuh apa ke delapan ha ikhtalafal ulama para ulama berbeda pendapat antara tujuh dan delapan baik <tuh> yang selanjutnya nah. ya ya Diperintahkan bagi seorang wanita muslimah agar terjaga kesuciannya, menjaga pandangannya. Ini sebenarnya juga untuk laki-laki. Allah berfirman dua-duanya dalam surah An-Nur ayat 30 dengan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzul furujahum. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna. Para ulama mengatakan, katakan untuk wanita-wanita beriman Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Selalu ada kaitan erat. Antara terjaganya pandangan dengan terjaganya kemaluan. Yang membiasakan. Dan ibu-ibu perhatikan baik-baik. Yang membiasakan mata melihat laki-laki yang bukan mahrumnya. Dan laki-laki tersebut. Bukan mahrumnya dan mungkin laki-laki tersebut. Ganteng, cakep, bagus, rupa Kita biasakan ketika melihat suami kita tidur di samping. Ya ini. Ya. Sama, laki-laki begitu juga. Nih, kebiasaan ya, sudah jilbab lebar, pakai cadar, tapi di rumah masih suka nonton sinetron. Melihat artis-artis laki-laki. Ketika dibiasakan mata melihat yang haram, catat baik-baik. Ketika dibiasakan mata melihat yang haram, maka yang halal akan hilang lezatnya. Jelas saja mereka, laki-laki, artis-artis yang main sinetron, main film, sekali ngambil take scene, mereka ada yang menyelak keringatnya, ada yang merapikan rambutnya. Jadi terlihat benar-benar ganteng, bagus rupanya, cakep. Ketika itu dibiasakan melihat di samping, ya ora. Ya, apalagi sudah keriput. Ya. Begitu juga laki-laki. Yang dibiasakan melihat wanita-wanita di televisi atau di mana saja matanya dibiasakan melihat yang haram istrinya yang halal akan hilang lezatnya ya seperti yang saya singgung tadi bagaimana tidak cantik mereka memerias diri rambutnya saja mungkin tiga orang menggamb, ya sekali ngomong ada yang mengira rambutnya. Ini medifedikurnya, ini banyak yang jaganya. Bagaimana tidak cantik? Ketika mata kita dibiasakan seperti itu, uh, bening sekali ya. Pas lihat di sampingnya, ya putih tua. Subhanallah. ya ini ibu-ibu sadari saudari itu al-jaza min jinsil aman, yaitu ganjaran balasan sesuai dengan jenis amal. Yang membiasakan yang haram, melihat yang haram, yang halal jadi hilang lezatnya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masuk kepada sesi pertanyaan saja. Ada pertanyaan dari kami dari Mb. Wanita hamil sebelum nikah, bagaimanakah dengan sepatu anaknya? Apakah dia tidak menjadi anak yang kaum, meskipun telah dinikahi setelah kebanyakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perhatikan ibu-ibu, pertanyaannya penting. Karena sering terjadi. Wanita hamil dalam keadaan hamil itu dia dinikahi. Jika yang menikahinya adalah laki-laki itu... Maka Wallahu'alam status nikahnya Menjadi nikah syubuhan Nikah yang uh, yang syubuhan Dan status anaknya pun Insya Allah masih, masih dibolehkan untuk dinasabkan kepada suaminya tadi Kalau dengan beberapa syarat Kalau satu Sang perempuan tersebut tidak menerima laki-laki lain sebelumnya Yang kedua Perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya. Nah, permasalahan sekarang, perlukah diulang nikahnya? Allah alam jika tidak menyulitkan maka lebih baik diulang. Ya, meskipun tidak perlu uh, acara yang terlalu besar, yang dicukupkan hanya uh, ijab kabul, kemudian wali, mempelai laki-laki, dua saksi, mahar, selesai. Wallahu a'lam. Nam sesuai dengan undangan pernikahan kami dan alhamdulillah saya menerima dan saya juga mencahi doa Allah dan ridho-Nya mohon ketenangan kiat agar saya bisa dan rido dalam menjalani syariat. Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada pertanyaan lain selain poligami apa? Ya? Setiap kajian ibu-ibu pasti ditanya Poligami, poligami Ya Ada cerita menarik Cerita Kejadian sama saya, waktu itu saya di Bersama Kru Roja <tuh> Setelah kajian kita duduk-duduk Minum-minum Kemudian mereka nanya, Ustadz Punya pos berapa <tuh> Saya jujur ibu-ibu Waktu itu saya tidak paham pos apa maksud pos habis itu karena dia malu dan saya memang tidak paham pos yandu sad. saya bilang jangan main-main ayo apa pos maksudnya uh, ustad kalau ikhwah di sini yang dimaksudkan pos itu adalah istri punya istri berapa, jadi posnya mungkin di Kalimantan ada, di Jawa ada di Sumatera ada Maka saya bilang Alhamdulillah pos saya semua jatuh. Ia alam pula, dia adalah semesta alam. Ya, jadi untuk per permasalahan poligami maka agar kiat kita bisa menerima adalah bertakwa kepada Allah. Tidak ada cara lain agar kita bisa menerima suami kita ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, menikah dengan perempuan lain, ya, menikah dengan perempuan lain, karena saya agak ribet kalau ditanya poligami. Ini. Menikah dengan perempuan lain, maka tidak ada cara lain, kecuali, kecuali bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dalam artian, Terima itu sebagai syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap saja Melayani suami Sebagaimana layaknya Dia suami kita sebelum dia menikah Dengan perempuan lain sebelumnya Setelahnya Ini, ya. ini ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Dan bagaimanapun Seorang yang uh, Diduangkan Tidak akan sama dengan ketika dia hanya sebagai ratu sendirian di keluarga tersebut. Ketika diduakan pasti ada nanti percekcokan. Maka saya katakan, tetap saja kedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ada yang ingin saya singgung tentang permasalahan poligami. Sebagian perempuan mengatakan, ini sedikit me melebar tentang masalah poligami. Sebagian perempuan mengatakan, Ustadz kami itu sakit hati, Ustaz. Kenapa, Bu? Karena suami saya menikah lagi tanpa beritahu saya. Sakit sekali, sakitnya tuh di sini, Bu. Ya? Ah, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tanya kepada ibu tersebut. Taib, baik Ibu, kalau seandainya suami Ibu minta izin kepada Ibu, kira-kira Ibu mengizinkan tidak? Kayaknya tidak juga, Ustaz. Ah jadi kan sebenarnya tidak ada seorang perempuan ya disyariatkan dalam Islam harus dimintai izin, tidak ada. Cuma lebih baik diberitahu agar nanti terjadi kelanggengan. Kenapa? Karena bagaimanapun sang suami harus membagi ini jatah untuk istri pertama, ini jatah untuk istri kedua, ya. Otomatis nanti istri pertama akan bertanya kemana saja? Hari Senin, Selasa, Rabu, saya cuma dapat Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Maka tidak mungkin kan dia bohong Bohong dosa besar Maka sebelum itu terjadi Lebih baik dia beritahukan kepada istrinya Adapun harus Minta izin, tidak juga ya, Karena tidak akan pernah diizinkan Oleh sang Sang istri Ya Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimulaikan oleh Allah Jadi saya nasihatkan kepada Istri yang bertanya tadi Maka Bertakwalah kepada Allah Dalam mengurus suami Cari keridoan suami Karena di dalam rida suami Terdapat surga atau neraka kita Suami rida Kita akan dapat surganya Allah Suami murka Kita akan dapat murka, Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Atau nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'ala Kalau nah. ini mantan kaca. Ini trik iblis yang mengganggu manusia, ya. Trick iblis mengganggu manusia, yaitu bermimpi seseorang yang pernah mungkin ada hadir di dalam hati kita. Maka itu trik iblis. Maka jauhi dan banyak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan termasuk perbuatan zina, tetapi itu adalah gangguan manusia gangguan iblis kepada manusia ya wallahu ala. nah kalau ada urusan bisnis pekerjaan dengan lawan jenis seperti meeting dan sebagainya bagaimana akan sikap kita sebagai muslim tidak bisa tidak harus dipisah ya tidak bisa tidak harus dipisah agar tidak terjadi khalwat ataupun ikhtilat dua istilah yang hampir sama tapi beda ikhtilat berdua-duaan eh afwan Kaluat berdua duaan ikhtilat bersama-sama harus dipisah. Kalau ya tidak memungkinkan, maka tidak ada jalan lain kecuali keluar dari pekerjaan tersebut. Karena itu termasuk dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Nah. nah, saya sering menikah dengan suami orang lain yang ingin share masalah istrinya. Tanya sehat karena kurangnya Dan istrinya Sedangkan suami saya tidak senang dengan hal itu Apa yang harus Taati Ta suami. Ta suami Ya apalagi itu berhubungan Karena begini ibu-ibu saudari-saudari muslimah uh, Iblis itu Dia adalah Ahlinya mengganggu Dalam surat Al-Araf Allah berfirman Fabima agwaitani Laakudanna lahum sirataka al-mustaqim Wahai Allah, sebagaimana Engkau telah sesatkan aku, aku akan hadang manusia dari jalanMu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Diganggu manusia. Ya, nah salah satu bentuk gangguan manusia seperti ini, ibu. Seperti orang pacaran. Mungkin sang laki-laki berniat pacaran Islami katanya. Wah, oh, saya bangunkan ah ee, apa pacar saya. Eh sudah bangun salat malam belum? Ya. Kemudian sudah sholat duha belum? Ini bohong ini, dusta, ya. Ada udang di balik bakwan. Ini dusta ini, ya. Tidak benar. Meskipun yang sudah melakukan khidbah untuk sesuatu yang tidak perlu lebih baik dijauhi. Meskipun sudah melamar dijauhi, karena itu nanti ditakutkan itu kan belum halal. Sama seperti tadi, ya. Sang laki-laki ini Suami dia sudah bersuami eh, Sudah beristri Dia ingin curhat kepada istri orang lain Ini ditakutkan nanti Ada masuk langkah-langkah syaitan Pertamanya ingin curhat Pertamanya ingin ya Begitu juga para ustad Enggak ya. apa-apa bu silahkan nih hati-hati Kalau sudah hatinya terkait Maka stop Tidak ada cara lain kecuali stop Karena itu trik iblis Ya, ini Allahumma. Set anda teman saya dulu pernah bilang kepada saya bahawa sebelum menikah pacaran dengan suaminya, namun sebelum menikah dia berzina dengan teman suaminya dan suami tidak mengetahui. Ia lahirlah seorang anak yang sama sekali tidak berbeda dengan suaminya. Apakah saya harus diam saja? Sementara saya tahu, apalagi ternyata ya, di atas lahirnya dibuat atas nama suaminya. Iya, yang jelas ini uh, permasalahannya harus diadukan kepada pengadilan. Uh, Adapun teman yang mengetahui seperti ini, maka uh, jika ada maslahat untuk memberitahu, diberitahu kalau tidak ada maslahat, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menutupinya. Wallahu a'lam. Sewaktu masuk masih jahiliyah dulu, saya memakai kawat gigi dan sekarang belum bisa dilepaskan kerana giginya masih di dalam gigi lagi bagaimana kehidupannya sekarang setelah saya mengenai iya Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi untuk pemasangan kawat gigi maka jika itu diperlukan untuk memperbaiki bentuk gigi dalam artian buruk kalau tidak diperbaiki maka diperbolehkan tetapi jika untuk kecantikan maka haram hukumnya Mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mutafallijat Lilhusna Wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan Al-Mughayrati Likhalqillah Wanita-wanita Mereka lah wanita-wanita yang merubah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini diharamkan Ya, Jadi diperbolehkan untuk kesehatan itu pun Jika sangat diperlukan Misalkan giginya Uh, apa namanya dek nem, nempel tiga ya tiga depan tengah belakang nah ini maka kalau dengan seperti itu di, bisa bagus bisa baik maka diperbolehkan wallahu aalam nah saya suami istri yang sudah tidak ahli miring suami yang terus beraksi saya juga sudah tidak kasih nikah lah terdengar tidak boleh kasih pada dia itu karena kawin terus tersendat dengan keributan. Nasihati suaminya. Nasihati dan sambil berdoa kepada Allah, kemudian datangkan kedua orang tua. Sehingga terjadi terjadi perdamaian. Dan perdamaian lebih baik diantara suami daripada cerai karena cerai termasuk langkah iblis mengganggu manusia. Tetapi jika sang istri sudah menasehati Sudah mendatangkan ke masing-masing keluarga Tetapi tidak bisa berubah juga Maka dia istikharah kepada Allah Dia meminta cerai Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk ke lapangan Untuk meminta cerai Maka dia minta cerai kepada suaminya Dan kalau seandainya suaminya tidak memberikan cerai Maka dia adukan kepada pengadilan Pengadilan nanti menggugat suaminya Agar menceraikan suaminya Apalagi sampai tidak dikasih nafkah atau berlaku buruk dengan perihal suami tersebut atau keadaan suami tersebut Maka itu tahapan-tahapannya Pertama nasihati banyak berdoa kepada Allah SWT Karena hati di tangan Allah SWT ta Kemudian setelah itu datangkan e, kedua belah pihak di antara keluarga yang disegani oleh suami dan istri tersebut Lalu terjadi perdamaian, kalau terjadi perdamaian, alhamdulillah Kalau seandainya masih saja, maka sang istri beristikharah kepada Allah SWT Minta kebaikan jika memang dipilihkan untuk bercerai Maka dia minta cerai kepada suaminya Kalau seandainya Tidak mau suami menceraikan Dan sang istri masih bersikeras untuk mencerai, Minta cerai, maka dia angkat ke pengadilan Pengadilan nanti yang menentukannya Mudah-mudahan Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Semoga keluarga-keluarga muslim Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah Allahumma amin nah, satu pertanyaan terakhir, Apakah menjaga hati Supaya tidak Iya, jelas menjaga hati agar tidak mengingat laki-laki lain atau laki-laki yang pernah ya singgah di hati kita, maka pada saat itu itu termasuk daripada menjaga kesucian karena bagaimanapun ya iblis seperti yang saya katakan ia jerivibani adam majradam dia mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah dia sangat sangat lihai, mahir untuk mengganggu manusia ada-ada saja. Dia diperlihatkan mimpi seorang perempuan, ya. Kemudian mungkin dia diperlihatkan di dalam media-media sosial, sang laki-laki ini mungkin berpura-pura atau iseng mencari mana saya mana ya mantan saya yang dulu. Akhirnya celebek. Ya, akhirnya CLBK. Cinta lama bubar kembali. Ya. Jadi ini ibu-ibu sadari-sadarinya yang dimuliakan oleh Allah, jauhi segala macam fitnah. Dan jangan pernah mempertaruhkan hubungan yang sah kita Perhatikan baik-baik ini Jauhi segala macam fitnah Jangan pernah mempertahankan hubungan yang sah kita Misalkan berani-beraninya kenalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Berani-beraninya meskipun dalam perkara agama ya. Karena itu namanya mempertaruhkan hubungan yang sah kita Yang berakibat nanti kepada keharmonisan keluarga Sehingga tidak sakinah, mawadah, dan rahmah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, apa yang baik itu nyal dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya peribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakalaulahu ma'afikum, ashadu alla illa anta astaghfiruka wa antu buley, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.